Sebelum pantau Mate Dream Radio Successful Muslim Family sahabat Adik masih di i Dream Motivation dan saya masih bersama uh, Dr. Arif di sini uh, ditemani membahas tema kita membangun kesuksesan. Nah, okay. Arif, kalau dilihat dari kondisi Indonesia saat ini, ya kondisi saat ini nih, Arif ya. Yeah. Apakah ada masih banyak kesempatan untuk pemuda-pemuda uh, generasi-generasi pemuda ini untuk sukses? Mm -hmm. Dan seperti apa agar tetap bisa sukses dalam kondisi Indonesia saat ini? Iya. Yeah. Ili kan Indonesia ini negeri yang negeri yang menarik ya. Dalam negeri kondisi yang kaya saya, juga. Menurut saya juga dalam kondisi yang juga sangat challenging ya. Heeh. Mm. Uh, eh tergantung menurut saya. Eh uh, kita mau pakai kacamata pandang positif yang uh -huh. optimis atau negatif yang pesimis. Kita mulai dari yang kedua. Kalau orang-orang yang melihat dari kacamata pandang yang pesimis, uh -huh. itu akan mengatakan ah susahlah sekarang. Udah saya mm. follow the flow aja gitu kan. Kemudian ya jadi apa yang terjadi jadinya lah gitu ya. Heeh. Uh, eh Saya bilang ini ini orang yang wafat sebelum waktunya nih gitu ya. <laughs> Analoginya kira-kira gini, Mas. Eh uh, saya punya beberapa uh, katakanlah kenalan gitu uh -huh. kan, klien yang konsultasi secara pribadi. Mereka ngomong gini, eh uh, saya susah maju nih, Pak Arif di perusahaan tempat saya bekerja. Hmm. Saya tanya kenapa? Karena saya ini orang kedua atau orang ketiga di departemen saya, di di, di uh, divisi di mana saya uh -huh. bekerja. Sementara atasan saya ini enggak enggak perform gitu. enggak perform, dia enggak kompeten, dia enggak nguasain bidangnya sehingga susah nih saya maju. Saya bilang, "Kayaknya cara pandang kamu salah deh. Kamu masih balik." Heeh. Uh -uh. Kalau kalau kita nih berada di satu organisasi yang bagus, perform, bos yeah. kita perform, itu kita untuk kelihatan bersinar itu susah. Betul enggak, Mas? Oke. Okay. Iya kan kalau kita jadi orang kedua dari orang pertama yang hebat banget gitu kan ya. Kita ketutup, Pak. Ketutup ya. Kita mau ngapain lagi gitu ya. Kita bikin ini dia udah bikin. Kita bikin ini dia udah ini. Kita mikir ini dia udah kepikir duluan gitu kan. Oh, basi lu katanya gitu kan. Agak-agak repot ya. Tapi kalau kita jadi orang kedua, orang ketiga, uh -huh. dari dari orang yang mohon maaf ya, enggak pinter gitu ya ini uh -huh. ya. Eh katanglah dia jadi bos karena garis tangan doang gitu. Oke. Okay. Itu menurut saya adalah ada opportunity besar di situ, asal kita sabar untuk nunjukin bahwa kita kompeten. Oke. Okay. Dan pada saatnya nanti kita akan jadi orang hebat. Nah, maksud saya dalam konteks Indonesia begini. Indonesia ini kan hari ini Kolisinya sangat menantang ya, mm -mm. dari sisi ideologi, politik, ekonomi, just name it lah Semuanya. Ada begitu banyak <laughs> hal yang sangat-sangat challenging Dolar, uh, rupiah kita terus merosot, segala macam ya uh, Banyak ketidakpuasan, masyarakat kemudian terbelah, dan lain-lain-lain, mm. banyak banget masalah Nah, menurut saya dalam situasi yang kayak gini, untuk tampil sebagai orang hebat Itu justru terbuka banget peluang mas. Terbuka peluang Terbuka banget peluang, cuma kembali rumuskan dengan clear dari awal, formula sukses Anda apa? Oke. Okay, dan kemudian itu. fokuslah di situ. Mm Heeh. -hmm. Put extra effort di situ, extra miles di situ dan Anda akan jadi orang hebat. Heeh. Mm. Karena saya sering kali ngelihat challenge dari anak-anak muda ini mm -hmm. yang katanya pengin sukses itu adalah kayak supermarket, Mas. <laughs> Semuanya ada gitu loh. Dia kerjain semuanya, dia pengen semuanya. Palu gada ya, Pak. Palu gada. Akhirnya dia enggak jadi apa-apa. Mungkin ya sekedar hidup lah bisa ya, mm. gitu ya. Tapi dia enggak jadi sesuatu yang excellent gitu loh, Mas, di situ. Oke. Okay. Eh uh, mirip menip juga gini. Saya punya beberapa teman itu trainer, Mas. Mm. Trainer public speaker gitu. Saya kadang-kadang gila-nyiling -kadang ngebalan. Orang ini kalau diundang oleh klien atau calon klien, itu dikasih tema apapun, oke okay, okay. gitu. Oke. Okay, oke, saya bisa gitu. Kadang-kadang saya takjub. Dan kadang-kadang juga yang bikin uh, ribet ini kliennya juga sebenarnya itu ya. Eh uh, saya lulusan Fakultas Ekonomi UI, mm -hmm. S1 saya walaupun S3 saya uh, sosiologi ya. Adik-adik itu kan sering kali ngundang ngarumin ya kan mm -hmm. buat jadi pembicara kalau mereka bikin event. Hanya gara-gara saya dari ekonomi, terus adik-adik tuh ngundang satu hari eh uh, Bang uh, bisa bantu jadi pembicara enggak? Oh boleh. Temanya apa? Dikirim tor ya. Temanya adalah uh, ekonomi syariah. Mmm. -hmm. Saya bilang Eh bro. Iya gua muslim dan of course gua pro ekonomi syariah. Okay. Tapi saya enggak belajar itu, it is not my expertise. Terus okay. dia maksa, Mas. Dia maksa. Ya tapi kan Abang oh, lulusan ini. ekonomi. Lulusan ekonomi dan Abang uh, berkecimpung di dalam dakwah. Masa enggak ngerti? Ya Allah saya bilang, itu another story gitu loh. Itu ilmu sendiri. Kenapa hmm. sih lu enggak ngundang orang yang expert di bidang itu? Kan hmm. banyak gitu ya. Nah, saya misalnya. Saya saya tipe orang yang hmm. uh, agak pemilih, Mas. Hmm. Kalau itu hmm. bukan topik saya, saya enggak mau. Okay. Karena saya yakin banget era kita menjadi generalis itu sudah selesai. Heem. Itu masa lalu. Dunia sekarang butuh para spesialis. Orang-orang yang clear banget track-nya apa, dia merumuskan dengan clear apa yang merupakan formula suksesnya hmm. dan dia berjuang mati-matian di situ. Menurut honor letter dia akan sukses asal dia sabar gitu. Okay. Jadi kembali ke pertanyaan Mas tadi, apakah dengan situasi Indonesia yang challenging hari mm -hmm. ini di berbagai bidang kita masih bisa jadi orang sukses? Menurut saya sangat bisa, Mas. Sangat bisa. Sangat Itu kok gampang atau butuh usaha yang kuat? Pasti butuh usaha yang kuat, Betul, tapi okay. justru pintunya terbuka. Hmm. Saya gambarin gini lah. Eh uh, saya suka buka channel YouTube ya tentang negara-negara dunia gitu okay. ya. Satu negara yang kayak dunia dongeng itu kan eh uh, Uni Emirat Arab uh. yang Dubai gitu ya. Digambarin apa sih eh uh, mobil-mobil sport itu udah kayak orang buang sampah yeah. gitu kan gitu ya. Saya tuh suka berimajinasi gini, alhamdulillah gua ngelahir di situ. Lahir di sana. Itu sukses itu susah, Mas. Orang tuh kayak gitu semua gitu kan. Iya. Kita ada jadi biasa aja. Gak ada gitu. pembeda gitu. Mau ngapain lagi gitu yeah. kan ya. Tapi di Indonesia, di tempat yang sangat challenging ini, mm -hmm. asal kita mau kerja keras dikit aja, itu kita akan jadi orang hebat. Cuma lagi-lagi pesan saya, jangan gunakan rumus sukses orang lain. Okay. Karena Anda tidak akan pernah sehebat dia. Sama juga kayak gini lah. Saya kalau ngasih training leadership sama anak-anak muda, kan sekarang saya tanya, e, idola kamu siapa? Terus dia sebut. katakanlah Bung Karno atau hmm. siapa gitu. Saya selalu nasihatkan begini. Menjadikan Bung Karno atau siapapun sebagai idola dalam konteks leader boleh. Jadi sumber inspirasi silakan. Tapi kamu tidak boleh bermimpi dan pengen jadi dia. Oke, okay. karena Bung Karno itu hebat sebab dia hidup pada zaman dan waktu yang tepat untuk gayanya, untuk style-nya dia, hmm. untuk kompetensinya dia. Saya juga enggak yakin, mohon maaf ini kalau pada, pada ada pengagum mm -hmm. Bung Karno ya. Mm -hmm. Kalau Bung Karno hidup hari ini, Bung Karno bisa menyelesaikan persoalan Indonesia. Enggak mungkin. Oke. Okay, itu, Indonesia butuh pemimpinnya hari ini. orang-orang yang hari ini punya formula sukses tersendiri gitu. Sama juga kalau dulu ya, beberapa tahun yang lalu kalau saya ngasih training leadership untuk uh, mohon maaf para pejabat-pejabat uh. pejabat BUMN. Itu rata-rata kada dicekokin training-training uh, tentang apa apa namanya studi case-nya BCGI GE, ya, General uh. Electric dengan Jack Wells-nya gitu. Jadi kalau ditanya, siapa sosok pemimpin ideal kamu uh, dalam konteks bisnis itu Jack Wells, Jack Wells, Jack Wells. Sampai saya ketawain, saya bilang begini deh. Kalau perusahaan Anda BUMN Anda punya duit lalu anda rekrut Jack Wells untuk jadi CEO, saya yakin banget tiga bulan dia mencret resign, saya bilang gitu ya. Kenapa? Karena kondisinya Karena... beda ya Pak? Beda, BUMN kita mohon maaf ya direksinya dikit-dikit dipanggil DPR, segala macem ya <laughs> menghadapi preman yang gak ada di tempatnya Jack Wells gitu lah okay. ya kan ya, jadi, jadi menurut saya bisa gak sukses sekarang? Bisa. Buat formula sukses Anda sendiri dengan rumus study mm -hmm. ya people change contribution kemudian pilih track Anda fokus dengan track itu bersabar segala sesuatu ada waktunya Oke. Okay. Itu jadi buat uh, generasi sekarang ya. Anak-anak muda masih banyak kesempatan untuk sukses di Indonesia walaupun dalam kondisi saat ini yang pastinya itu harus fokus ya. Jadi bangun formula sendiri dan jangan gunakan formula orang lain. Boleh uh, mengidolakan orang lain Sangat -sangat sebagai boleh. panutan aja, inspirasi. Tapi bagi inspirasi dan tetap formulanya kita yang bikin sendiri, Warif. Nah, terkadang kalau untuk membangun kesuksesan ini Warif, banyak orang yang belum sampai ke level sukses mereka, tiba-tiba sudah gagal. Heeh. Uh -huh. Nah, uh -huh. bagaimana nih Pak Arif? Apakah harus uh, mengganti target sukses uh -huh. atau bagaimana cara yang baik ketika gagal dalam menggapai kesuksesan? Iya. Begini. Eh uh, segala sesuatu dalam hidup ini bisa kita pilih lah menjadi apa yang disebut sebagai ends. Uh -huh. Ends ini adalah tujuan akhir dan means, means ini cara. Eh uh, saya setuju bahwa kita harus fleksibel di uh -huh. dalam konteks means. tapi jangan juga terlalu fleksibel dalam konteks ens karena okay. ens ini adalah kompas. Jadi kalau kompasnya goyang-goyang, kita pusing juga gitu ya. Mau hadap ke mana gitu ya, ya. Betul, <laughs> betul. Jadi kalau kalau ens ini jangan jangan terlalu fleksibel. Kita harus pikirkan mendalam sekali ketemu kita harus uh, kuat kokoh memegang uh -huh. itu. Tapi means itu boleh boleh berubah-ubah. Oke. Okay. Eh, uh, misal gini, saya saya kasih contoh hasil perenungan saya lah. Saya saya itu eh uh, beberapa tahun yang lalu sudah hmm. agak lama saya sudah sampai pada sebuah keyakinan bahwa saya akan sangat happy dan saya merasa sukses kalau saya bisa menjadi inspirator dalam hal-hal yang berkaitan dengan leadership. Hmm. Jadi kalau orang tanya, Pak Arif pengin jadi apa atau atau apa yang Anda kejar gitu, simpel simpel aja saya bilang saya pengin jadi guru dari para pemimpin. Oke. Okay. Jadi bahwa saya enggak jadi pemimpinnya buat saya enggak ada masalah. Gitu ya, saya pengin jadi guru aja dari para pemimpin. Nah, itu yang saya pegang sampai hari ini. means-nya bisa apa aja. Kalau ada peluang jadi trainer boleh, hmm. jadi konsultan silakan, jadi guru dalam artian harfiah boleh, eh hmm. uh, membina pengajian juga enggak apa-apa gitu kan yeah. ya. Eh uh, bikin beasiswa kepemimpinan boleh. Hmm. Makanya saya uh, membina Safa Community tadi yeah. saya bikin rumah peradaban, beasiswa kepemimpinan, eh uh, saya hadir di sini gitu hmm. kan ya. Itu dalam konteks ini adalah means dari end study. Oke. Okay. Jadi uh, kalau ditanya tadi kegagalan Kalau kegagalan itu kita yakini hanya menyangkut minus, hmm. maka saya enggak usah terlalu dipikirin. Oke. Okay. Ibadatnya kita mau ke Bandung nih. Kita mau ke Bandung, udah yakin nih tujuan kita mau ke Bandung. Kita ke stasiun kereta, ternyata tiket habis. Ya enggak usah nangis kali gitu kan ya. Kita cari usah yang lain di terminal lho. gitu ya, Pak. Ya terminal atau apa gitu hmm. kan ya, yang penting kita sampai ke Bandung. Heeh. Hmm. Tapi akan menjadi persoalan kalau ternyata menetapkan tujuan ke Bandung ini salah. Masihnya gua bukan ke Bandung tapi ke Lombok. Nah, <laughs> okay. kalau kegagalannya definisinya ini menurut saya memang sebaiknya stop and think. Enggak hmm. ada salahnya juga menurut saya, kita mundur sebentar untuk nanti maju beberapa langkah, hmm. merenung. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi, kadang-kadang orang itu ketika dia merasa gagal, heeh. Uh -huh. dia eh uh, mencari solusi uh, pil penyembuh yang salah Mas itu ya. Jadi tambah enggak sukses gitu loh. Katakan gini, saya lagi merasa tertekan, depresi karena saya merasa fail, tidak hmm. bisa menyelesaikan tugas-tugas dan amanah saya dan sebagainya. Apa yang saya cari? Saya berkumpul dengan teman-teman nih Mas. Heeh. Uh -huh. Teman-teman yang memang sangat memaklumi saya. yang kalau saya curhat, meneteskan air mata gitu ya Mas ya, itu dipeluk, pupuk-pupuk oh, gitu kan ya, terus dikasih tisu gitu kan ya, terus dibujuk-bujuk gitu. Salah banget. Karena eh uh, ini sedikit saya jelaskan karena saya sempat sedikit belajar tentang uh -huh. neuroscience. Otak kita, subconscious mind kita itu punya dua kotak rekaman, sederhananya uh -huh. gitu ya, pain dan pleasure. hal yang kita anggap menyakitkan dan hal yang kita anggap membahagiakan dan menyenangkan. Oh. Apapun yang kita alami, Mas, itu akan masuk ke dalam salah satu dari kotak itu. Jadi kayak bilangan biner ya, 101 mm. kan ya pain and pleasure. Nah, ketika kita galau dan lain-lain, yang bikin kita pleasure itu apa sih? Ya tadi itu, dipeluk, ditepuk, mm. dimaklumi, dipupuk gitu kan? Itu yang akan bikin kita uh, merasa Lebih nyaman. Ya. Dampaknya apa? Kita larut di situ, Mas. Okay. Karena itu yang kita cari gitu loh. Jadi saya kalau ada orang curhat itu tak kuat kuatan ku saya marahin. Oke. Okay. Bukan saya tepok-tepok, tapi saya ajak dia berpikir rasional, Bro. Lu jangan lebay gitu, jangan ber sinetron. Yuk kita tulis masalahnya apa? Cari solusinya gitu loh. Okay. Jadi maksud saya ketika kita merasa gagal, carilah good friend, bukan nice friend. Hmm. Dua hal yang berbeda kan maksudnya? Okay, Oke, good Sering friend. Padahal di luar sadar yang kita cari itu nice friend. Oke, okay. besok-besok kita gagal lagi. Karena kita menikmati kegagalan kita, uh -huh. menikmati ketika nangis tepuk-tepuk, -tepuk, itu kita jadi jadi malah larut gitu loh, tambah tenggelam. Carilah good friend. Karena kan ketika gagal itu biasanya uh, apa state of emotion kita sedang tinggi ya, gitu uh -huh. ya. Kita butuh orang yang bisa tanda kutip ya, nampar kita, membuat kita kembali rasional. Okay. Berpikir, oke, okay, kegagalan saya ini menyangkut means atau ends. Kalau menyangkut ends berarti saya mesti mundur dulu. Ke belakang, saya rumusin lagi apa. Kalau menyangkut means, gak usah terlalu dipikirin cari strategi yang lain. Okay. Nah ini kan benar-benar rational thinking mas. enggak bisa ketika kita emosional memikirkan hal-hal seperti ini. Oke. Okay. Jadi jadi ketika gagal itu ya tadi mencari uh, menghindari sesuatu yang bikin kita nyaman, Betul. tapi uh, uh, dekati sesuatu yang buat kita bangkit lagi. Betul. Semangat lagi gitu ya. Adepun cambuk kita lagi Betul. gitu ya. Betul. Betul. Betul. Oke. Okay. Nah, tadi juga saya mengutip tertarik uh, ketika tujuan kita. Ya. Tadi uh, dicontohkan ketika kita ke Bandung, ternyata seharusnya kita enggak ke Bandung, ya. tapi ternyata harusnya ke Lombok. Bagaimana hmm. kita bisa meyakinkan diri kita, "Oh, ini benar-benar tujuan saya. Ini benar-benar n -benar hmm. saya di sini. Mm -hmm. Punya mana nih? Pak Arif. Mm, Oke. Okay. Eh uh, sebenarnya ada banyak banyak hal atau buat mm. banyak cara ya. Yang pertama adalah melakukan perenungan mendalam, Mas. Kind okay. of real loh. Nah, to be honest, ini yang jarang banyak banget dilakukan oleh orang hari ini, Mas. Gimana mau merenung, Mas? Kita selalu selalu hari ini di tengah keramaian, betul enggak okay. sih? Ke manapun kita di tengah keramaian. Mm. Bahkan kerja pun sekarang anak-anak muda itu di kafe kan? Iya. Yeah. meeting di kafe apa-apa di kafe, ramai banget. Kemudian juga kita sendiri pun Mas. Sebenarnya kita di tengah keramaian, keramaian hingar-bingarnya metsos. Betul enggak sih, Mas? Betul. Kita sendirian di kamar, sebenarnya enggak sendirian tuh, Mas. Banyak jin-jin yang lain kan ya yang clean, di medsos clean, kita gitu. kan gitu kan ya. Oh, kita buka Instagram, kita buka ini, kita buka segala rupa lah ya. Mungkin Betul. tiap orang anak-anak milenial tuh punya 5 sampai 7 jenis medsos kan gitu ya. Mm. Saya punya satu aja pusing, Guys. <laughs> so, berasa pengen gua buang nih kan HP kan gitu ya. Aduh. Nah, jadi kita selalu di tengah keramaian. Padahal untuk bisa melakukan perenungan mendalam ini we have to stay out of the crowd. Kira-kira gitu. Makanya kalau kita kembali kepada ajaran agama kita, uh, di situlah kenapa uh, dalam konteks dunia modern yang hingar-bingar ini hmm. yang namanya bangun malam itu menurut saya menjadi sangat esensial, okay. sangat penting gitu loh. Eh uh, dan saya kalau bicara sama anak-anak yang ngaji dengan saya saya bilang kalau kamu bangun malam tahajud itu jangan digeber gitu loh. 11 rakaat gitu ya. Ini emang olimpiade, enggak <laughs> penting banget gitu. Kamu bangun salat 2 rakaat atau katakanlah 2 rakaat, 4 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, sediakan waktu. Mm. Untuk kamu merenung habis itu gitu loh. Ketika kamu sendiri benar-benar enggak diganggu medsos dan lain-lain, perasaan kamu lagi hati kamu lagi bersih setelah salat tahajud itu saat yang terbaik untuk kita merenung. Okay. Benar, goal saya itu mestinya apa sih? dan kita river balik ke pengalaman-pengalaman dan pastikan goals tadi dibingkai oleh tadi people, mm -mm. change, contribution. Oke. Okay. Itu satu. Yang kedua, tidak ada salahnya kita minta feedback. Oke. Okay. Kita minta feedback. Tapi mintalah feedback dari orang yang tepat. Nah, ini persoalannya ya, sering. Yeah. Kita minta feedback dari orang yang enggak tepat, tepat. Nih, mm. gitu kan. Dari orang yang ngomongnya manis-manis, enggak kita enggak butuh yang kayak gitu. Kita butuh dari orang yang mampu mengkritik, bicara tajam, bicara apa adanya, orang-orang hmm. yang punya pengalaman hidup yang panjang, juga okay. bisa menjadi cermin buat kita gitu. Itu yang kedua. Hmm. Yang ketiga, tidak ada salahnya juga kalau memungkinkan kita minta bantuan expert. Dan seperti okay. ini bisa psikolog, bisa siapapun yang dia punya tools, Mas. Tools ini kan bisa berupa asesmen atau apapun hmm. yang bisa membantu kita untuk Oh, Oke, okay. saya punya peta jalan yang lebih yang lebih clear, kira-kira okay. gitu. Nah, 3 ini. Tapi kalaupun tidak bisa 3-3-nya, tiga saya yakin yang pertama bisa. Karena cuman butuh diri kita sendiri dan Tuhan kan, gitu okay. kan ya. Nah, seringkali yang pertama ini tidak dilakukan. Oke. Okay. Oke. Nah, kembalilah menemukan waktu-waktu di mana Anda bisa benar-benar sendirian, heeh. Uh -huh. Bicaralah dengan diri Anda sendiri dalam lewat inner dialogue, uh -huh. tapi jangan bicara sendirian di muka umum, itu agak bahaya <laughs> gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, baik itu. Jadi intinya buat sahabat ini sudah juga pemuda untuk menentukan tujuan Anda tadi ya. Bangun di sekitar 3 malam ya dan jauhkan semua sosmed, beri waktu untuk sendiri untuk merenung dan memastikan ke, apa tujuan kita sebenarnya dan mana goal kita itu apa. Betul. Mungkin ada kesimpulan atau uh, closing statement yang disampaikan untuk anak-anak muda -anak yang punya mimpi yang besar saat ini uh, Pak Arif. Oke, okay, terima kasih Mas Rudi. Eh uh, sahabat-sahabat semua yang dikasihi, uh, saya ingin menghela beberapa poin. Yang pertama, sukses itu adalah hal yang sangat-sangat pribadi, sangat personal dan ketika kita sukses mestinya kita merasa happy. Jadi kalau Anda mengejar sukses dan Anda merasa mendapatkan ya tapi Anda enggak happy, cek lagi formula kesuksesan Anda. Itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua adalah eh, jangan bermain atau menari dengan irama gendang orang lain. rumuskanlah formula sukses Anda sendiri. Anda boleh saja mengambil inspirasi dari siapapun, dari idola Anda, tapi ingat bahwa Anda bukan dia. Anda adalah pribadi yang utuh, Anda akan Anda haruslah mengikuti formula sukses Anda sendiri. Jadi, kata-kata be yourself menurut saya tetap relevan dalam konteks ini. Nah, yang ketiga adalah rumuskan mimpi yang besar. Rumuskan mimpi yang besar. Eh tapi ada koridornya nih. Ya, supaya mimpi kita itu menjadi sesuatu yang uh, apa namanya bernilai. Yang pertama adalah formula sukses kita itu harus uh, punya unsur people yang kuat. Jangan uh, sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan diri Anda sendiri, itu egois namanya dan Anda enggak akan jadi orang besar. Coba Anda cek tidak ada orang besar yang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah uh, change. Anda harus berpikir bagaimana diri Anda menjadi agent of change, bukan orang-orang yang menjadi mencari kemapanan untuk pribadi. Dan yang ketiga, berpikirlah untuk memberi karena bagaimanapun Nabi mengatakan tangan yang di atas selalu baik daripada tangan yang di bawah. Oke. Okay. Kalau sekarang saya ditanya kenapa banyak orang korup maksud Rudi, menurut saya sederhana banget. Karena dari kecil mereka terbiasa berpikir mengambil bukan berpikir untuk memberi. Oke. Okay. Eh okay. uh, dan yang terakhir yang ingin saya garis bawahi berkaitan dengan sukses ini adalah Jangan pernah takut pada kegagalan. Kalau satu hari Anda merasa gagal, stop and think, mundur sebentar ke belakang, cek. Jangan-jangan memang formula sukses Anda belum cukup solid. Karena itu, momen momen di mana Anda sendiri, stay out of the crowd adalah momen-momen yang sangat berharga di mana Anda memformulasi ulang formula sukses Anda. Orang yang gagal Orang yang sungguh-sungguh gagal menurut saya adalah orang yang takut gagal dan kemudian dia takut untuk merevisi kegagalannya. Itu saja Mas Rudi. Oke, okay, baik. Menarik sekali sahabat Edi. Jadi untuk Anda yang pengen sukses itu tadi sudah dikasih formulanya dan pastinya tadi banyak intinya yang pastinya kebermanfaatan kita, kebermanfaatan kita untuk orang lain dan kemudian juga Anda boleh memiliki idola tapi jangan jadikan formula mereka untuk menjadi formula sukses Anda. Bangun formula sendiri dengan tadi yang pastinya melibatkan orang lain, perubahan dan juga pastinya kontribusi kita untuk orang lain juga. Terima kasih sahabat Adi. dan terima kasih. Sama-sama uh, Mas. Terima kasih sudah bersama kita. Semoga kita akan ketemu lagi dengan Mate Dream Radio insyaallah ya. Dan sahabat IDN terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan kita di 104.4 FM Dream Radio atau juga di live streaming kita di www.idreamradio.id dan juga untuk yang sudah download aplikasi. Terima kasih. Jangan lewatkan masih ada program dan juga kajian dan berita-berita uh, dan informasi lainnya masih hadir, hadir menemani Anda. Sarudi Saputra mewakili kerabat kediaman petugas juga pamit. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10.4 Pantai My Dream Radio Successful Muslim Family Apa kabar anda? Sahabat iDream, hari ini saya Rudi Saputra kembali menemani anda di program iDream iDream iDream Motivation pasti pasti pasti ini program terbaru dari Radio dan kita kita akan akan memberikan motivasi nih untuk sahabat dream, terkait dengan tema-tema menarik pasti akan kita bahas Nah pasti juga ആ മോഫാസൻ യാസീനി പ്രോഗ്രാം റെഡിയോൻ കിട്ടാൻ കാരണം മോട്ടഫാസി ഒുക് Radio atau juga yang lagi mendengarkan kita di live streaming di www.idreamradio.id atau untuk കിട്ടാ yang menggunakan Android saya ajak untuk bisa download aplikasi kita di iDream uh, di Play Store eh dengan kata kunci iDream Radio kemudian install di Android Anda dan bisa mendengarkan iDream Radio di manapun Anda berada. Nah, kalau kita eh uh, berbicara mengenai uh, iDream Motivation, pastinya kita akan memberikan motivasi untuk Anda sahabat iDream dan pastinya bukan saya yang akan memberikan motivasi ya. Dan saya hanya sebagai host atau mendampingi motivator kita. Nah, siapa motivator kita? Beliau ini eh uh, adalah founder dari eh uh, dan juga pembina Safa Community dan ini adalah komunitas uh, pembelajar Islam universit Universitas ya universalis oh ya yeah, maksudnya komunitas pembelajar Islam universalis. Kemudian ada founder dan pembinaan rumah peradaban ini pada mahasiswa pasti udah beberapa tahun ya pasti Setiap tahun ada seleksinya untuk bisa bergabung nih di uh, Rumah Perhadapan. Kemudian juga ada founder People Safe. Ini adalah konsultan pengembangan human capital era digital. Beliau ini adalah uh, Bapak Dr. Arif Munandar SE, ME. Kita sapa dulu. Asalamualaikum. Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu sehat insyaallah. Alhamdulillah. Ini edisi perdana kita nih ya, untuk iDream Motivation. Nah, hari ini Pak Arif akan memberikan motivasi tentang apa nih, Pak Arif? Ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang satu kata Mas Rudi yang rasa-rasanya dikejar oleh semua orang di muka uh -oh. bumi. Uh, semua orang kalau ditanya uh, pengen apa pasti pengennya sukses. Cuma okay. uh, banyak banget orang yang kemudian dapatnya bukan sukses tapi uh, frustrasi bahkan gitu ya, okay. galau, sedih dan lain-lain. Hmm. Jadi kita kan ngupas banyak apa sih yang kita maksud dengan sukses okay. dan kemudian eh uh, apa konsekuensinya? Karena kadang-kadang hmm. orang kalau bilang sukses itu ngebayanginnya sesuatu yang enak-enak aja. Iya. Yeah, uh. Padahal yang enak itu biasanya selalu di ujung ya dari hmm. sebuah proses yang yang cukup panjang. Kita akan ngupas tentang sukses. Oke. Okay. Kalau sebelum kita eh uh, berlanjut uh, bagaimana membangunnya, tapi bisa dijelasin dulu enggak eh uh, si Pak Arif, definisi sukses itu apa sih, Pak Arif? Oke. Okay. Eh uh, ini memang menarik ya. Eh uh, banyak banget orang bilang eh uh, saya pengen sukses, uh, gua pengen sukses gitu ya, tapi uh. Sebenarnya kalau kita tanya mereka, eh menurut kamu tuh sukses apa sih gitu ya. Iya. Eh uh, saya cukup banyak menemukan kasus uh, orang jawabannya agak-agak ngambang. Uh. Ya ya ya pokoknya sukses deh gitu ya. <laughs> Jadi mereka sebenarnya enggak tahu juga apa sih yang sesungguhnya yang mereka cari uh, yang mereka sebut sebagai sukses itu. Mm. Nah, yang menarik sukses ini kan hal yang sangat-sangat personal ya. Iya, yeah, betul. Eh uh, biasanya sukses itu uh, ukurannya adalah impact. Jadi misalnya mm. gini, eh saya merasa sukses. Lagi-lagi nih saya gunakan kata merasa karena sukses ini sangat-sangat subjektif. Saya merasa sukses kalau saya happy. Oke. Okay. Gitu ya. Jadi biasanya yang bisa dirasain itu menurut saya bukan suksesnya sebenarnya. Heeh. Uh -uh. Tapi adalah happiness-nya. Oke. Okay. Gitu ya. Jadi once kita merasa happy, uh -uh. itu sesungguhnya kita sudah meraih apa yang kita sebut sukses. Nah, persoalannya adalah apa yang membuat tiap orang happy itu itu enggak sama. Oke okay. gitu ya, enggak sama. Nah, ada orang-orang yang sudah clear apa yang dia cari uh -huh. dan uh, akhirnya dia relatively dalam track yang lebih gampang gitu ya. Uh -huh. Tapi ada orang-orang yang uh, mungkin dia ya enggak pernah mikirin juga apa yang bisa bikin saya happy. Jadi sebenarnya success happiness itu adalah hal yang sangat-sangat subjektif. Uh Heeh. Cuma begini uh, Mas Rudi, di dunia kita yang begitu transparan dan terbuka sekarang, uh -uh. orang bisa lihat media, termasuk medsos dan sebagainya. Orang bisa ngelihat sosok orang lain okay. yang dianggap sukses gitu uh -uh. ya. Eh uh, akhirnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, cukup sering juga banyak orang itu terutama anak muda uh -uh. yang uh, dia enggak sadar bahwa dia bermain kalau kita pakai peribahasa lama nih ya, uh -uh. dia bermain dengan irama gendang orang lain, dia menari dengan irama gendang orang lain. Jadi Dia mengejar formula-formula sukses uh -uh. yang sebenarnya formulanya orang lain. Oke. Okay. Ya itu, karena dia sendiri enggak pernah nge-define atau enggak pernah menemukan sukses menurut dia. Simpelnya gini lah. Sekarang ini kan banyak idola baru ya, banyak banget juga. Banyak dia. banget. <laughs> banyak profesi-profesi baru gitu uh -uh. ya yang ajaib-ajaib. Misalnya kalau dulu nih anak-anak kecil kita kumpulin, kita tanya, "Nah, uh -uh. Dek, cita-cita kamu apa?" Itu kan standar ya. Oke. Okay. Eh uh, oh saya pengen jadi pilot ya uh. kan. Saya pengen jadi dokter, okay. saya jadi insinyur gitu kan ya. Saya jadi guru bakal uh. gitu kan ya. Standar banget gitu. Mungkin sekitar 10-15 profesilah uh. gitu ya. Yang profesinya itu-itu aja gitu gitu ya. Gitu, ya. Uh. Nah, sekarang kan ajaib-ajaib ya. Eh <laughs> <laughs> saya punya teman ya. Teman uh. saya ini punya uh, anak gitu masih kecil eh uh, 6 tahun, 7 tahun uh. gitu ya. Cowoe, saya tanya autobain ke rumahnya. "Dek, kamu kalau besar mau jadi apa?" gitu kan. Uh, Jawobannya mungkin Mas Rudi enggak bisa nebak nih ya. Jawabannya <laughs> adalah "Saya pengin jadi Al Karim," katanya. Subhanallah, ya? Al Karim. <laughs> itu kan saya astagfirullah. Untung <laughs> ya kalau anak cowok mungkin kalau ditanya jangan jawabannya "Saya pengin jadi Young Lex," gitu kan. <laughs> nah, poin saya adalah kadang-kadang eh, itu yang saya bilang, mm. eh, ketika mendefine sukses itu kita menggunakan formula sukses orang lain. Oke. Okay. Parahnya, orang lain yang kita lihat di permukaan, yang ada di medsos dan lain-lain, yang belum tentu kalau kita ketemu orang itu, dia happy dan dia ngerasa sukses. Oke. Okay. Gitu. Berarti Jadi, poin saya adalah sukses happy. Sukses itu uh, kita bisa ukur dari happiness, mm -hmm. cuman be very careful bahwa tiap orang mm -hmm. punya definisi sukses yang tidak sama. Oke. Okay. Persoalan lainnya, ada orang yang udah menemukan definisi itu. dan dia strive for it uh -uh. tapi ada orang yang sebenarnya enggak nemuin. Oke. Okay. Berarti bisa dibilang definisi sukses itu ya seperti yang dibilang orang, sukses tiap orang itu berbeda-beda. Betul. Betul. betul. Nah, dan jangan pernah uh, kita serta-merta mencomot ngambil begitu aja uh -huh. uh, formula atau definisi orang lain. Karena enggak bakal happy juga okay. even kita sudah mencapai itu. Oke. Okay. Tapi ada enggak sih uh, Pak Arif yang orang yang sudah bi dia bilang sukses tapi enggak bahagia? Oh, banyak banget. <tuh> banyak banget. <tuh> banyak banget. <tuh> Gini. <tuh> Eh uh, saya ini sosiolog, Mas. Eh uh, S3 saya sosiologi. Ada satu teori yang menarik ya. Ini sematiori uh. lama ya, teori lama atau 50-an tapi okay. masih banyak dipakai. Teori ini dari Erving uh, Goffman, uh, uh. dia bicara tentang dramaturgi. Oke. Okay. Dramaturgi ini jadi mengumpamakan kehidupan kita itu kayak stage, Mas. Kayak uh. panggung drama gitu. Kalau drama itu kan kalau kita nonton drama itu ada front stage-nya, ada uh -uh, back stage-nya uh -uh. kan. Front stage ini panggung yang dilihat sama penonton gitu. Heeh. Uh -uh. Kemudian uh, back stage itu uh, ya belakang panggung lah. Yeah. Uh. Nah, poinnya adalah seringkali ya di dunia yang penuh dengan hingar bingar medsos ini, uh -uh. orang kan mau enggak mau atau dipaksa lah, merasa dipaksa untuk tampil kan. Okay. Betul enggak? Kalau kita lihat medsos, jadi uh -uh. Setiap, sekarang setiap orang tuh punya etalase. Ya. Yeah. Kalau dulu kan yang punya etalase itu cuman public figure kan. Iya, yeah, betul. Orang kayak saya enggak punya etalase <laughs> gitu ya. Karena belum ada medsos seperti yeah, kayaknya. Ya, itu susah mau uh, tampil ya kan. Uh, uh. Apalagi zaman Orde Baru dulu TV 1 ya kalau enggak salah. TVRI, Di, TVRI mungkin TVRI masih masih ingat. Dan itu masih hitam putih ya. Hitam putih pula <laughs> gitu ya. Dan susah banget kita nunggu diundang ya kan okay. untuk jadi apa gitu kan. Nah, hari ini tiap orang bisa bikin uh, panggungnya sendiri. Betul, tiap uh -uh. orang bisa bikin etalasenya uh -uh. sendiri. Dia cukup uh, apa namanya bikin rekaman YouTube gitu yeah, ya, okay. kemudian disiarkan atau kayak apapun lah gitu ya. Instagram ya gitu. segala macam platformnya banyak banget. Saya enggak hafal karena yeah. saya generasi X ya, <laughs> kalau generasi Y gitu kan hafal banget. Okay. Nah, karena orang punya platform, orang punya eh orang punya panggung, itu orang punya stage, punya etalase, akhirnya mereka terdorong untuk nampilin diri mereka. Hmm, oke. Okay. Eh uh, sehingga sampai saya ada satu buku menarik ya, tapi saya lupa sayang penulisnya. Uh -uh. Buku itu judulnya adalah Everybody Lies. Oke. Okay. Jadi digambarin oh, oh, oh. bahwa eh uh, tiap orang itu yang memang mau enggak mau akhirnya kuat-kuatan berbohong, Mas. Yang hmm. ditampilkan di medsos itu wajah bahagia, okay. wajah ceria. Gua lagi makan ini di sini. Uh -uh. Ya kan ya gua lagi apa gitu okay, kan ya? Betul, betul. Kita enggak tahu ya. di belakangnya uh -uh. Kita kan front stage-nya ya. Back stage-nya kayak apa kita enggak tahu. Iya, iya. Mungkin dia pakai narkoba, mungkin dia galau, uh -uh. mungkin dia pernah nyoba bunuh diri, mungkin dia minimal merasa very lonely, enggak ada temannya segala uh -uh. macam gitu kan ya. Kita enggak tahu juga, mungkin dia punya masalah keluarga, mungkin dia terancam DO, mungkin dia okay. macam-macam. Gitu. Mungkin dia mengalami uh, kehampaan yang luar biasa gitu. Jadi uh, poin saya adalah kalau tadi Mas Rudi tanyakan, ada enggak orang yang menurut formula umum dia meraih sukses. Oh, kayaknya dia sukses deh gitu ya. Iya, berarti follower-nya banyak kayak gitu. Eh, tapi dia enggak happy. <laughs> okay. Sayangin banyak, banyak, banyak banget. Banyak Dan sekarang tambah banyak saya rasa hmm. gitu ya. Tadi itu everybody lies. Eh uh, jangan-jangan kita pun tanpa sadar juga kuatun kuat ya tanpa berniat tuh berbohong uh. gitu loh. Sekarang kan apa-apa orang bikin status kan. Ya, gitu betul. kan ya, apa-apa orang bikin status. Eh uh, Ada satu film ya satu-satu apa namanya ya satu film pendek gitu, hmm. klip di di YouTube saya ketemu, saya ketawa gitu. Di film itu digambarin ada banyak segmennya, tapi hmm. ada orang misalnya ya eh uh, di satu tempat itu ya dia beli jus. Oke. Okay. Jadi dia pakai-pakaian olahraga gitu. Di di tempat jus itu dia beli jus sayuran hmm. yang was very uh, healthy kan gitu yeah. ya. Terus dia habis itu dia buka tutupnya botol plastik itu, dia Mau minum gitu gitu gitu, gitu, gitu gitu ya, ya, ya, ya selfie, terus dia dia dia dia dia dia bikin status, uh, healthy life, okay. the new me gitu kan ya. Okay. udah gitu, udah dia upload, uh, dia cobain pahit uh, uh, uh, uh. <laughs> muntahin buang ke tempat uh. habis itu dia burger, okay. gitu ya. <laughs> jadi ini kan satu sindiran ya, yang agak-agak sarkastis uh. menurut ഗ മോനം ഗീതോഡി ബുദ്ധിമുട്ടാർ കാ karena tadi orang awam, orang umum, publik di medsos hmm. itu punya definisi yang relatively umum tentang sukses, kita hmm. coba ngejar itu. Padahal kita ngorbanin eh, apa yang merupakan eh, happiness sukses menurut kita. Yang okay. nyatanya kita pun enggak tahu. Oke, okay. saya bisa pinjam bahasa orang lain kalau sukses pencitraan gitu ya, Pak ya. Betul, sangat-sangat <laughs> seperti itu. Dan okay. biasanya ujungnya nanti di akhir-akhir ya, hmm. kita ngerasa eh gua udah spend sekian tahun umur gua ternyata enggak dapat ya. pokoknya oh, enggak happy-happy juga gitu. Gitu-gitu okay. gitu. Nah, terkait tema kita membangun kesuksesan parif. Kalau untuk membangun kesuksesan itu bisa dimulai sejak kapan sih? Parif dari usia berapa sih uh, seseorang itu bisa membangun kesuksesannya nanti? Iya. Eh, uh, enggak tahu ya. Mungkin karena saya generasi X kali ya. Uh -huh. Jadi saya punya pandangan yang agak-agak tradisional sih. Hmm. Jadi saya berpikir begini. Eh, uh, sukses atau tidak suksesnya seseorang Mhm. Mm Berhasil gagalnya itu ada saham eh, saham orang tua di situ, ada okay. saham keluarga. Oke. Peran orang tua. Jadi mm. menurut saya kapan orang mulai membangun kesuksesan itu sejak dia lahir, sejak dia lahir. Sejak mm. dia lahir bahkan mungkin saya cukup yakin ya, sejak dia dalam kandungan orang tuanya, dalam kandungan ibunya. Jadi sebenarnya orang tua itu sadar atau tidak uh -huh. itu sudah meletakkan jejak-jejak kesuksesan atau jejak-jejak kegagalan okay. uh, pada saat dia uh, mengandung, uh, hmm. melahirkan dan membesarkan putra-putrinya gitu. Nah, ini yang saya khawatir, banyak orang tua yang enggak terlalu sadar ini atau hmm, belum lah ya yeah, belum sadar okay. ini. Atau juga bahkan banyak orang tua yang dia ngerasa membimbing anak-anaknya untuk sukses. Heeh. Uh -uh. Tapi sebenarnya dia sedang memerangkap anaknya di dalam impian sukses masa lalu yang dulu gagal dia peroleh. Oke. Okay. Eh uh, saya punya punya satu pengalaman yang saya enggak bakal lupa. Jadi eh uh, saya punya teman satu angkatan dulu mm -hmm. waktu saya kuliah ya 100 tahun yang lalu ya yeah. udah banget. <laughs> Long time ago gitu. Dia kuliah di Fakultas Kedokteran. Uh -huh. uh, kita tahu kuliah di FI itu kan lumayan berat ya. Uh -huh. Orang kalau enggak punya apa motivasi internal yang kuat itu agak-agak susah sukses di situ gitu ya. Anda bayangkan eh uh, dia kuliah dengan sangat baik prestasinya uh, lulus dengan uh, predikat cum laude uh -huh. disalami oleh dekan gitu ya. Tapi pada saat hari wisuda itu setelah dia diwisuda, dia kan pakai toga nih. Heeh. Uh -uh. Sebagai wakil wisudawan, itu toganya dia lepas. Secara dramatis gitu uh -uh. di depan orang tuanya toganya dia lepas, dia serahin sama bapaknya. Oke. Okay. Terus dia bilang, "Pak, ini saya serahin sama Bapak karena kan yang pengen jadi dokter tuh Bapak gitu." Oke, ini kesuksesan Bapak gitu ya, Bang. Iya, jadi rupanya dia ingin ngasih message betapa tersiksanya dia selama sekian tahun ini karena uh -uh. dia enggak pengin jadi dokter. Oke. Okay. Mas, bayangin, terakhir dia belajar apa? Dia belajar interior design. Heeh. Uh -uh. Jadi rupanya selama ini dia udah nabung dari mungkin dia jadi asdos atau jadi apa, dia nabung, dia berangkat ke Australia dengan beasiswa ini. Dia belajar lagi dari nol sebagai interior designer. Oke. Okay. Gitu ya, bapaknya nangis, ibunya juga nangis. Jadi rupanya dulu bapaknya pengen banget jadi dokter. Mungkin karena orang tua ayahnya berarti kakek si anak itu uh -uh. ekonominya kurang memadai dan segala kan sekolah dokter mahal gitu ya. Iya betul. Artinya dia gagal nih, dia putus sekolah, dia enggak jadi dokter. itu ya karena dia harus menghidupi keluarganya. Mm Heeh. -hmm. Jadi ketika dia punya anak laki-laki, anak pertama pula gitu, uh, dia push nih anak dari kecil tuh di di di apa namanya? dipush, ditekan supaya dia bercita-cita jadi dokter. Ternyata di luar sadar si ayahnya ini, dokter itu tidak pernah menjadi cita-cita sang anak, okay. tidak pernah menjadi formula kesuksesan dia. Sehingga ketika dia berdarah-darah mencapai itu, mm -hmm. dia tetap tidak merasa sukses. Jadi poin saya adalah mungkin uh, kalau ada orang tua-orang tua yang mendengarkan mm -hmm. uh, siaran ini mendengarkan sesi kita pada saat ini. Pesan saya adalah uh, oke, okay, tugas kita adalah memfasilitasi memfasilitasi anak bahwa membuat formula kesuksesan, okay. mendefinisikan formula sukses sejak dini itu penting. Heeh. Uh -uh. Tapi cukup sampai di situ. eh uh, biarkanlah anak itu kemudian mengeksplorasi formula suksesnya sendiri. Oke. Jangan itu. sampai kita paksakan copy paste formula sukses kita, kegagalan masa lalu kita, dendam uh, uh. pribadi kita yang dulu tidak terwujud gitu ya. Itu jangan sampai kita transformasikan kepada anak kita karena bagaimanapun anak kita bukan kita. Oke. Okay. Jadi kalau ditanya sejak kapan formula sukses dibangun menurut saya sejak dalam proses pengasuhan. Sejak proses pengasuhan. Nah, uh. uh. sehingga eh uh, jangan sampai kemudian uh, proses ini, masa-masa kemasan ini lewat sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang terlambat mencari gitu ya kita sudah okay. berjalan terlalu jauh kita baru sadar eh Selama ini sebenarnya saya enggak punya kompas loh. Saya enggak punya arahan mm -hmm. sukses seperti apa yang saya mau bangun. Oke. Gitu Mas Rudi. Baik. Nah, itu sahabat Edim jadi buat orang tua itu tadi intinya ya, orang tua jangan sampai deh ya membuat uh, apa memberikan formula sukses Anda ke anak Anda. Biarkan beliau membangun formula suksesnya sendiri ya. Karena zamannya juga sudah beda pasti ya. Dari zaman orang tua dan sama sekarang pasti orang uh, definisi sukses dari anak Betul. juga akan berbeda. Betul. Oke, seperti apa lagi sahabat Edim yang pastinya yang pengin sukses. Mari kita sukses bareng-bareng tapi tetap di sini di 1044 MT ഡി സക്സെസ്ഫുൽ മുസ്ലിം പ്രബലി Terima kasih sahabat iDream masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Edisi hari ini kita uh, di iDream Motivation pasti bersama motivator kita ada uh, Dr. Arif di sini. Dokter, ini ini nih intinya nih. Bagaimana membangun sukses itu, Arif? Ya, walaupun tadi saya katakan tiap orang Indian akan punya definisi yang berbeda-beda. Heeh. Uh -uh. Tapi menurut saya mari kita punya satu koridor ya, koridor yang kokoh. Eh uh -huh. uh, nanti isi dari koridor itu bisa apa saja, sesuai dengan preferensi passion kita. Eh uh, menurut saya karena kita muslim, uh -huh. mungkin eh uh, bukan mungkin ya. Eh uh, koridor yang paling baik adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kan okay. gitu ya. Nabi mengatakan bahwa eh uh, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia gitu uh, ya. Uh, uh, Khairunnas anfa'uhum an linnas uh, uh, kan uh, gitu. Jadi eh uh, alangka indahnya menurut saya kalau koridor sukses itu adalah kebermanfaatan. Oke. Okay. Eh uh, kita merasa sukses, kita yakin bahwa kita sukses dan kemudian kita happy. Heeh. Uh, uh. Once kita bisa ngasih manfaat yang banyak buat orang lain, orang buat lain, manusia okay. gitu ya. Nah, menurut saya ini penting. Kenapa? Karena eh uh, gini. Untuk sukses itu kita butuh motivasi pasti Mas. Kita betul. butuh motivasi. Dan banyak orang tuh eh, salah kaprah tentang motivasi. Motivasi itu digambarkan sebagai sesuatu yang datang dari luar. Misalnya gini, eh, dulu saya pernah jadi manajer, saya punya seorang eh, anak buah lah gitu ya, anggota uh -huh. tim karyawan yang eh, ketika saya masuk kan saya melakukan asesmen Mas uh -huh. terhadap anak-anak eh, buah yang baru ini. Saya lihat ini pendidikannya bagus banget. Benerikan yang bagus dari PTN yang sangat-sangat terkenal, kemudian juga IP-nya tinggi banget uh -huh. gitu ya, lulusnya cum laude, masih muda. Tapi uh, catatan dari uh, bidang SDM uh -huh. itu performanya buruk. Oke. Okay. Sangat up uh -huh. and down gitu ya, sering kali dapat teguran, bahkan pernah hampir diberhentikan dan sebagainya. Saya panggil saya ajak ngobrol, jawabannya itu bikin saya aduh. Ini kayaknya ada yang salah <laughs> deh gitu ya. Karena dia hmm. bilang gini, "Iya Pak, gimana lagi Pak? Atasan saya sebelum Bapak itu tidak pernah memotivasi saya." Oke, okay. gitu ya. Tidak Jadi, pernah memotivasi oh. saya. Apapun yang saya kerjakan atasan saya cuek aja. Eh uh, saya salah enggak ditegur, saya melakukan hal yang hebat juga enggak dipuji. Hmm. Jadi saya akhirnya uh, demotivated gitu ya kan. Lah mati saya bilang ini anak siapa gitu. <laughs> Asal gitu. Ada yang salah gitu. Ya, Seolah-olah motivasi itu kayak apa? Kayak pil sakit kepala ya. Mm. Jadi kalau satu hari Mas Rudi sakit kepala, kita suruh orang ke warung beli pil gitu ya merek itu ya. Oh, kita enggak sebutkan oh, karena bukan sponsor ya. <laughs> depannya P lah tahu ya. Kita minum 5 10 menit kita hilang sakit kepalanya kayak gitu mm. ya. Ini dikatakan motivasi itu bukan bukan pil yang datang dari luar karena sesuatu yang datang dari luar itu pasti enggak abadi, Mas. Oke. Okay. Gitu ya. Untung-untung kalau kita kerja kita punya atasan yang suka memotivasi. Hmm. Alhamdulillah kan, tapi kan kita enggak bisa paksain juga kan? Kita enggak bisa milih atasan. Kita enggak bisa milih orang tua kan? Uh -uh, orang tua. tua yang misalnya ada anak nih, uh -uh. kenapa prestasi kamu di sekolah turun? Iya, Pak, soalnya orang tua saya enggak pernah motivasi saya. Saya bilang, "Wah, ini kamu rugi sendiri gitu loh." Oke. Okay. Nah, motivasi itu harusnya sesuatu yang datang dari dalam. Dan ketika kita punya definisi sukses yang terkait dengan orang lain, uh -uh. saya yakin banget motivasi itu akan akan lebih kuat. Jadi begini, orang yang egois, Mas Mas Rudi, orang yang hanya mikirin dirinya sendiri, heeh, uh -uh. itu akan sangat mudah patah ketika dia berhadapan dengan challenges. Tapi kalau sukses buat dia berkaitan dengan ngasih manfaat bagi uh -uh. orang banyak, di kepalanya itu ada nasib orang banyak gitu ya. Itu akan jadi motivasi yang yang luar biasa. Oke. Okay. Saya sering kali ngasih contoh simpel gini lah. Orang tua kita lah gitu ya. Dia punya anak 2 3 5 10 gitu. Itu kan repot banget ya. Heeh. Uh -uh. Saya bisa bayangin repotnya karena saya punya satu anak doang, Mas. Anak tunggal gitu okay. ya, cewek. Itu rasanya masyaallah ya kan ini cobaan banget gitu ya. Gimana orang punya anak 5, 10 gitu. Nah, tapi kan betapapun capek, susah, repot gitu ya, yang namanya orang tua itu kok tetap bisa senyum, tetap bisa eh uh -uh. uh, apa namanya memberikan yang terbaik gitu kan ya, tetap bisa sabar gitu. Saya yakin persoalnya sederhana banget. Dia enggak mikirin dirinya. Dia okay. lebih banyak mikirin uh, anak-anaknya gitu ya. Itu yang bikin dia tough, bikin dia teguh, bikin uh -uh. dia kokoh, bikin dia kuat. Nah, jadi kembali ke tadi, uh, ketika kita rumuskan sukses itu apapun bentuknya adalah saya mampu memberikan manfaat. Okay. Saya mampu memberikan benefit yang luas uh -uh. bagi orang lain. Di kepala kita itu ada banyak nasib orang. yang ada di pundak kita yang harus kita perbaiki, yang harus kita bela, yang harus kita ini insyaallah kita akan punya motivasi yang jauh lebih lebih tangguh sebenarnya yang akan mampu membuat kita mengatasi uh, uh, challenges kira-kira gitu. Jadi uh, buatlah satu definisi sukses yang yang kokoh uh -uh. yang itu berkaitan dengan nasib, berkaitan dengan kebaikan, berkaitan okay. dengan maslahat yang terkait dengan orang banyak. Okay. Itu langkah awal sebenarnya untuk membangun sukses yang okay. sejati. Oke, kebermanfaatan kita untuk orang lain. Nah, itu intinya Betul. nih. Selamat hmm. dini. Nah, tadi uh, di sesi sebelumnya ada kata-kata yang menarik itu formula sukses. Iya. Yeah. Seperti setiap orang atau kita sebagai anak memiliki formula sukses berbeda dengan formula sukses orang tua. Nah, formula ini seperti apa sih? Formula hmm. sukses itu seperti apa sih, Pak Arif? Hmm. Hmm. Dan bagaimana kita menyusun formula-formula itu agar kita juga bisa sukses dengan formula kita sendiri? Iya. Eh, uh, nah ini menarik. Saya Saya banyak ngobrol sama anak-anak milenial sih. Heeh. Anak muda ya kan yang lahir dalam kurun waktu tahun 80-an sampai 2000-an gitu ya. Satu generasi yang menurut saya ini totally different dari generasi saya gitu ya. Nah, anak-anak muda ini eh enggak tahu kenapa ya, ini punya DNA yang mirip nih. Kuat an kuat ya. Heeh. Bahwa mereka ini sangat pengen ngasih influence. Heeh. Mereka ini sangat pengen mimpin, mereka ini sangat pengen ngasih dampak sama lingkungan. Menurut saya nih bagus banget. Modal yang bagus mm. dalam merumuskan formula sukses. Nah, cuma saya ingin tegaskan begini. Kalau kita ingin uh, punya formula sukses yang tadi, uh -uh. yang baik itu, yang kokoh itu, formulanya bisa apa aja bentuknya, tapi koridornya ada 3. Apa itu? Pak? Nah, ini ya. Koridornya ada 3. Ini ini rahasia sebenarnya uh -uh. antara kita aja maksudnya. <laughs> koridornya ada 3. Yang pertama adalah people, Mas. Oke, okay. jadi sukses Anda bentuknya bisa apa saja. Heeh. Anda boleh jadi apapun, Anda boleh memimpikan menjabat apapun atau jadi apapun lah terserah Anda. Tapi harus ada unsur people di situ, people. Oke, okay. people. People artinya begini, kita harus dalam konteks sukses itu kita harus memasukkan orang lain tadi. Gak bisa sukses, sukses diri gitu. Sukses saya itu menyangkut orang lain. Uh. Sukses saya itu berkaitan dengan orang lain. Sukses saya itu membawa orang lain. Oke. Okay. Saya minta maaf sedikit dalam konteks ini. Ini saya geleng-geleng kepala, Mas. Satu hari saya sering ngasih training, Mas, mm. karena profesi saya adalah trainer ya. Eh uh, kemudian uh, saya ngasih training uh, untuk satu bank swasta nasional uh -huh. yang cukup besar, saya enggak boleh sebutkan namanya. Ini untuk fresh graduate, Mas. Untuk fresh graduate yang masuk sebagai MT. Oke. Okay. Jadi ya management trainee lah. Saya lupa sebutannya di tempat mereka apa, tapi mm. esensinya adalah MT. Nah, ketika itu saya diberikan satu materi eh uh, bicara masalah uh, tadi ini berkaitan dengan bagaimana mereka melihat kehidupan mereka ke depan. Eh uh, okay. planning-nya kayak hmm. apa gitu ya. Life vision materinya. Kemudian saya berikan pada mereka selembar kertas, kertas okay. gambar Mas ukuran A3 dengan krayon lah ya. Oh, mereka senang enggak ya? Mungkin terakhir gambar waktu TK atau PAUD kan <laughs> ya. Aduh, senang hmm. banget. Wah, oh, Pak, saya kembali merasa sebagai anak-anak kok -anak, oh ya gitu kan. Pak gambar. Saya bilang gini, Ada ada kita akan gambar. Heeh. Uh -uh. Tapi pasti bukan gambar pemandangan saya bilang. Karena kalau gambar pemandangan pasti nanti gunung dua, matahari <laughs> ya kan ya? Ada sawah gitu. Jalan ke sawah gitu. Kita sama gitu. ya gitu ya. Eh <laughs> uh, kita akan gambar ini saya bilang. Jadi kamu kalian semua coba pejamkan mata dulu imajinasiin. Mm Heeh. -hmm. Uh, eh apa yang sangat ingin kalian capai dalam hidup kalian? Oke. Okay. Yang merupakan katakanlah your ultimate goal, your ultimate dream, kira-kira gitu. Hmm. Kalau udah dapat bayangannya buka mata, gambarin. Gambarin saya hmm. bilang dengan karayon ini sebisa kalian. Don't worry kalau kalian enggak bisa gambar, yang penting lukiskanlah apa yang ada dalam impian kalian. Gambar Mas, gambar. Saya muter kan? Heeh. Uh -uh. Saya muter. Bahkan mereka kita minta presentasi di kelompoknya gambar saya adalah ini. Hmm. Saya takjub. Saya enggak takjub dalam artian yang kurang positif. Oke, okay. kenapa? Cukup banyak presentasinya walaupun enggak semua, hmm. itu gambarnya itu walaupun beda-beda, isinya 4 saja. Satu adalah uh, apa namanya bom, mobil. Mm Heeh. -hmm. Jadi gua pengen punya mobil ini, gua pengen ini. Dua adalah rumah. Oke. Okay. Yang ketiga adalah nikah. Mm Heeh. -hmm. Jadi dia gambar dia misalnya dia cowok nih dia gambar sama cewek atau sama anak-anaknya ya. Jadi nikah mm -hmm. dan beranak pinak gitu kan ya. Dan yang keempat dia gambar globe. Saya tanya, "Oh, what does it mean?" Eh, uh, saya pengen jalan-jalan keluar negeri, Pak. Oke. Padahal pertanyaan saya adalah your ultimate dream. Saya enggak bilang 4 poin itu salah. Tapi masa ia ultimate dream-nya itu gitu kan ya? <laughs> okay. Itu kan berarti selfish banget gitu loh, egois banget. Empat hal itu semua menyangkut dirinya sendiri. Di sendiri, oke. Okay. Ini menurut saya bukan formula sukses yang layak dibanggakan. Tidak ada unsur people di dalam sukses itu. Gitu. Okay. Oke. Okay. Dan sayang okay. banget ini anak muda loh, generasi penerus bangsa kalau modelnya begini, saya mikir-mikir mikir nih kalau jadi pejabat publik, hmm. soal itu saya Mas. Kalau dia korupsi enggak heran. Gitu kan ya. Ini pertama. Oke, okay, kedua adalah change. Change, oke. Okay. Eh uh, formula sukses yang baik menurut saya adalah sebuah formula sukses yang memasukkan unsur change. Formula sukses itu apapun bentuknya hmm. menempatkan diri Anda, diri kita ini sebagai agent of change, Mas. Oke. Okay. Jadi kita merasa sukses kalau kita mampu mengubah sesuatu tentunya dari buruk menjadi baik. Baik, oke. Okay. atau menjadi yang dari baik menjadi sesuatu yang lebih baik gitu kan. Apapun bentuknya, apapun skalanya, enggak masalah. Oke. Okay. Gitu ya. Nah, oleh karena saya sering sedih kalau anak-anak muda itu eh uh, gini, kalau seumur saya, Mas. Eh uh, ya sudah cukup tua Mas. Saya <laughs> sudah punya cucu ya. Saya sudah punya satu orang cucu sebagai informasi. Kalau orang seumur saya atau lebih tua dari saya, 50-an, 60-an, itu mencari kemapanan, hmm. mencari kenyamanan, feel secure. Menurut saya ya wajarlah gitu ya, walaupun saya enggak gitu. Tapi kalau anak-anak muda masih muda, kepala usia kepala 2 awal, usia kepala 3, itu sudah nyarinya yang kayak gitu. Enggak ada chance, Mas. Karena chance itu pasti berkaitan dengan ketidaknyamanan, betul enggak okay. sih? Chance yeah. itu berkaitan dengan ketidakmapanan, hmm. dengan insecure kan gitu ya. Tapi kalau anak muda enggak berani masuk ke situ, lalu yang akan mengubah dunia ini siapa gitu loh. Gitu. Itu. <laughs> Jadi kadang-kadang saya heran ya, ada anak muda So so an bikin startup Mas. Nah, itu lagi banyak gitu kan. Tapi kemudian dia galau sendiri karena merasa insecure, merasa enggak nyaman, enggak stable. Saya bilang, "Bro, mana ada orang bikin startup stable? Kalau lu bikin startup artinya lu siap untuk tidak stable." Heeh. Iya kan ya? Karena kita bicara change kan. Startup itu kan tujuannya menantang incumbent kan, menantang pelaku-pelaku bisnis yang sudah lama. Kan gitu kan? Oke, betul. Kalau kita sebut apapun lah, Gojek dan lain-lain itu menantang menantang incumbent dalam bisnis. Nah, enggak mungkin stable, Mas. Nah, menurut saya formula sukses masa depan itu hmm. haruslah memasukkan unsur change. Jadi bersahabatlah dengan perubahan dan kita harus merasa bahwa kita ini adalah agent of change gitu ya. Padu saya dari yang belum baik ke yang lebih baik hmm. ya. Itu yang kedua. Jadi uh, hilangkan uh, keinginan untuk stable, hmm. untuk nyaman, untuk mapan. Entar deh, entar kalau udah udah umur 50, 60 bolehlah. Gitu ya. Oke. Okay. Eh uh, yang ketiga adalah formulanya contribution contribution. Nah, nah jadi eh, saya sedih banget kalau orang mendefinisikan sukses itu saya punya ini. Saya punya itu, saya okay. dapat ini, saya dapat itu. Ini agak bahaya menurut saya. Karena kita dapat apa itu kan seringkali di luar kontrol dan kendali kita. Mm -hmm. Betul enggak Mas Rudi? Betul. Satu hari saya pernah satu hari, berkali bukan sekali ya, beberapa kali jadi direktur, Mas, di satu perusahaan. Walaupun saya direktur, tetap gaji saya kan bukan saya yang nentuin, Mas. Gitu ya, apa megang saham kan. Hmm. Kalau saya pengen naik gaji, saya mesti ngomong sama mereka kan gitu ya. Oke. Okay. Jadi kalau saya mendefine mendefine sukses itu adalah dapat gaji besar atau punya apa, punya rumah, itu bahaya. Satu hari saya akan frustrated, kecewa karena apa? Karena kalau dapat sesuatu di luar kontrol kita. Heeh. Uh -huh. Bahasa agamanya tergantung takdir Allah kan, kehendak Allah. Alangkah indahnya kalau formula sukses itu definisinya adalah contribution. Saya berkontribusi apa? Uh -huh. Saya bisa ngasih apa? Saya bisa memberikan apa? tangan saya di atas tidak di bawah ialah. Dan ini menyangkut mentalitas. Kalau kita bicara kontribusi menurut saya yang namanya kontribusi itu dalam kontrol dan kendali kita. Oke. Jadi uh, pertama adalah people, heeh, uh -uh. formulanya yang kedua adalah change, change dan yang ketiga adalah contribution. Nah, kalau ini yang merupakan formula sukses kita, Anda boleh jadi apapun practically Anda Anda Anda Anda. Anda Anda, boleh jadi apapun, Apapun akan merasa sukses. sukses sukses Kenapa? Mm. Karena kehidupan anda relatively ada ada dalam dalam kontrol dan Dan genggaman anda. Tidak anda serahkan pada orang orang lain. lain okay. Kira-kira gitu Itu itu ya. ya. tujuan sukses anda, sukses dalam bentuk apapun, Yang penting tiga harus ada ya, Harus melibatkan orang lain atau people. Kemudian juga harus ada perubahan. Dan jangan... Uh, Apa, maunya posisi nyaman saja ya uh, Pak, Pak Arifnya Kemudian juga tadi ada kontribusi betul, Kontribusi betul. dalam hal itu Nah kita akan masih bahas lagi sahabat Aydim Kita masih ada beberapa sesi lagi Untung ada tetap di sini di 10.4.at Saya ajak kembali yang ingin bergabung Silahkan kirim pertanyaannya di 0822 97 89 10.4 Tetap di sini di Inspirasi Keluarga